Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa lillahi junudu as-samawati wal ard, wa kanallahu Allahu 'aliman hakima. Wa shahadu alla ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam Tasliman mazidah wa ba'd Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung Yang Allah muliakan Juga para pendengar Radio Tarbiah Sunnah Bandung Juga beberapa radio lain Radio Amuba di Pangkal Pinang Minta disapa. Dan radio-radio lain Serta para Pemirsa berapa stasiun TV Juga para netizen Alhamdulillah Kita kembali berjumpa Bahasan kita Tentang amalan hati Sudah sampai pada bab murakabah Artinya Merasa selalu Diawasi Ada Beberapa Cara meraih murakabah di antaranya adalah memahami, menghayati beberapa makna dari asmaul husna. Beberapa di antaranya sudah kita bahas, yaitu al alim termasuk juga salah satu nama Allah as-sahid al-hafiz. Al Alim yang mahatahu ini maknanya pengetahuan secara umum seluruhnya tidak ada yang tidak diketahui. Kalau Asyahid mengetahui hal-hal yang zahir yang nampak. Kita lanjut salah satu di antara nama yang bisa menyebabkan kita Merasa selalu diawasi adalah Al-Latif dan Al-Khabir Latif dan al khabir latif dan khabir ini Dua nama yang selingkali Allah sebut Secara berbarengan di beberapa ayat Di antaranya surah Al-An'am 103 Allah menyatakan La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata. Maksudnya di dunia. Wahua yudrikul absar, tapi dia mengetahui seluruh pandangan mata. Wahua latiful khabir dan dia Maha mahalatif dan maha khabir. Alam surah Al hajj 63 Allah berfirman alam Taurat Nallah angza lamina sama imaaat fatesbihul ardhu mazdrrah inna Allah laatiful khabir tidakkah engkau lihat bahwa Allah yang telah menurunkan air dari langit lalu jadilah bumi ini menghijau Sesungguhnya Allahumma latif dan maha khabir. Juga dalam surah Luqman 16, ketika Luqman menasihati anaknya, salah satu di antara nasihatnya ini berkaitan dengan menyadarkan anaknya untuk memiliki sifat muraqabah. Selalu merasa diawasi. Berkata luqman ya bunaya Innaha Intakum ithpala Habbatin min khardarin Fatakum Fi sakrah Aau fis samawati Aau fil ardi Ya'ti biha Allah Inna allaha latifu La khabir Hai anaku bila ada Benda sekecil debu Misal dzarrah-dzarrah itu bukan debu. Bahasa ilmiahnya atom. Debu mah masih kelihatan. Kalau atom tidak bagian terkecil dari suatu unsur itu zarrah. Saking kecilnya enggak bisa lagi dibagi dua ya. Itu zarrah. Kalau ada sekecil, benda sekecil atom. Fatakun fi sakhrah Lalu berada di tengah padang pasir yang sangat luas. Sudah atom enggak kelihatan walaupun di, di tangan kita. Ini atomnya berada di tengah padang pasir yang luas. Aufis samawati aufil ob. Atau ada di langit atau ada di bumi. Benda kecil ada di sebuah tempat yang sangat besar. Kata Allah Azza wa Jalla Allah tetap tahu dan Allah tetap akan datangkan Amal yang kamu lakukan sekecil itu Allah catat dan Allah balas Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan Inna allaha latifun khabir Sungguhnya Allah maha latif dan maha khabir Ayat-ayat yang senada dengan itu banyak Intinya salah satu di antara sifat Allah Khabir dan yang lain Latif Apa makna khabir dan apa perbedaannya Dengan al-syahid, dengan al-alim Makna al-khabir adalah Al-ladhi adraka ilmuhoh sarair Wa tala ala maknunid dhamair wa alima khafiyatis sudur wa la taifil umur wa daqa'iqidz zarrat fa huwa ismun yarji mu fi madlilihi ilal ilmi bil umuril khafiyah ana khabir adalah zat yang ilmunya mencakup segala yang tersembunyi semua yang tersembunyi diketahui oleh Allah apa saja yang tersembunyi? Ah, termasuk perkara yang gaib menurut makhluk, seperti bisikan hati, isi pikiran manusia, prasangka manusia. Termasuk alam yang menurut kita gaib, alam jin, alam malaikat, dan, al dan alam alam lain yang kita tidak tahu termasuk juga benda-benda wohir -benda tapi saking kecilnya tidak nampak dalam pandangan manusia seperti atom tadi nggak kelihatan seperti virus nggak kelihatan seperti kuman seperti bakteri itu ada hidup tapi saking kecilnya nggak kelihatan kita nggak tahu di sini mungkin ada virus, ada kuman, ada bakteri, tapi kita tidak melihat seandainya melihat dan ini tidak diperlihatkannya bakteri, virus dan seterusnya rahmat bagi kita sehingga kita merasa bebas bernafas bebas duduk, bebas berbaring bebas makan seandainya kita bisa melihat bakteri kuman, virus kita nggak akan berani bernafas. Uh, oh, di sini ada virus. Di sana ada mungil. Nggak bisa nafas kita ya. Seandainya kita bisa melihat bakteri pas mau duduk, wih, bakteri hungkul Nggak berani duduk di sana. Pas mau berbaring di kasur, uh, bakteri jutaan di sana. Nggak akan berani ya nggak. Pas mau makan, ini eh, bakteri hungkul Nggak mau makan. Rajin mau terpaksa sambil tidak nyaman, kan gitu ya. Alhamdulillah Allah tidak membuat kita bisa melihat semua itu. Disangka aman bernapas sedalam mungkin para bakteri unggul itu ya, tadi disedot teh. Ya. Berbaring di mana saja di tanah pun siapnya. Padahal bakteri unggul, banyak kuman, banyak penyakit tapi kita enggak melihat. Allah tahu, Allah lihat. Dan itu termasuk dalam cakupan khabir Jadi makna khabir adalah yang mengetahui segala yang tersembunyi Baik yang tersembunyi itu saking kecilnya Padahal zahir Tapi kecil gak kelihat Ataupun yang tersembunyi karena gaibnya Seperti bisikan hati manusia Isi hati manusia Prasangka dan pikiran manusia Termasuk alam jin, alam malaikat atau alam gaib yang lainnya Seluruhnya diketahui dengan gamblang, jelas dan detil oleh Allah Karena Allah maha khabir Jadi khabir maknanya mengetahui semua yang tersembunyi Asyahid artinya mengetahui semua yang bohir, yang nyata dan Al-Ali mengetahui semuanya Baik yang zohir ataupun yang tersembunyi Itu makna Al-Khabir Mengetahui dan meyakini, menghayati Salah satu sifat Allah Al-Khabir Termasuk isi hati kita Apalagi kalau kita menyendiri, tidak ada orang Zohir Allah syahid, menyaksikan, mengetahui, melihat dengan gamblang. Para malaikat juga, ya, melihat, menyaksikan dan mencatat. Jangankan yang dhohir walaupun menyendiri, yang batin ada di tengah orang ramai, mereka semua tidak tahu isi hati kita, Allah tahu. Walakad khalaknal insan, wa na'alamuma, Tuaswi sufihi nafsu. Anahnu akrabu ilaihimin hamil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Ini makna khabir Meyakini hal itu. Enggak ada satu pun yang luput yang aman dari pengawasan Allah. Lahirlah sifat muraqabah. Lahirlah sifat merasa selalu diawasi. Dari mana perasaan ini lahir? Dari pengetahuan kita, penghayatan kita terhadap salah satu nama Allah yaitu Al-Khabir. Maka kita pun akan hati-hati. Sudah sering saya bilang, Jangankan dilihat oleh Allah, dilihat oleh manusia saja, kita gak berani berbuat buruk. Walaupun penjahat, mau nyopet, lihat-lihat dulu, ada yang lihat gak? Kalau ada yang lihat, gak berani beraksi. Walaupun penjahat, setelah dirasa semuanya aman, gak ada yang lihat, baru beraksi. Demikian juga bangsa pencuri di malam hari. Lihat dulu aman gak? Gak ada ronda, gak ada yang lewat Lihat penghuninya Apakah dengaran batuk atau kerek Kalau semuanya aman baru dicongkel Pas Ceguh ainu batuk, diem dulu Kan gitu ya Oleh orang Diketahui mau berbuat buruk Kita gak jadi Apalagi oleh Allah bagi seorang mu'min Ini makna al khabir Lalu, apa al-latif? Al-latif memiliki dua makna. Dua makna ini banyak luput dari pengetahuan manusia. Atau kalau toh ada yang tahu, jarang disadari. Lupa terhadap kandungan makna al-latif bagi Allah Azza wa Jalla. Ammal latif falahu maknayan Adapun al-latif dia memiliki dua makna Ahaduhuma bimaknal khabir Makna yang pertama dengan makna al-khabir Sinonim dengan khabir Artinya Mengetahui seluruh yang tersembunyi Seluruh yang tidak kasat mata Seluruh yang gaib Termasuk yang kecil Saking kecilnya tak terlihat Oleh sesama makhluk Allah tahu Jadi Makna yang pertama Al-latif Sinanim Atau morodif Atau persamaan kata dari Al-khabir wa anna ilmuhu daqqa walatu walatu fa hatta adraka sarair wal-dhamair wal-khufiat ma'nanya ilmu Allah amat sangat mencakup segala yang rinci sampai yang tersembunyi pun diketahui ini makna al-latif sinanim dengan khabir kalau sinonim, ngapain atau dua-duanya disebut sebagai nama Allah? Nah, ada makna yang kedua, yang tidak tercakup dalam lafad al-khabir. Ini yang sebenarnya kita tahu, tapi jarang disadari. Apa makna yang kedua dari al-latif? Al-makna thani, makna yang kedua dari al-latif adalah. Al-Nadhi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi Masalihahum bilutfihi wa ihsanihi Min turqin la yash'uruna biha Makna yang kedua dari Al-Latif adalah Zat yang memberikan kemaslahatan kepada hamba-hambanya Kepada para walinya. Karena kasih sayang dan kebaikannya. Dengan beragam cara yang tidak disadari oleh makhluk. Secara bahasa Latif adalah yang halus. Latif itu yang apa ya? Fragile. Yang apa namanya? Empatian. Yang mudah tersentuh. Yang mudah kasihan, mudah iba. Rasa iba yang mendalam ini mendorong dia untuk berbuat baik. Kalau yang diibainya. Sedih, membutuhkan pertolongan, bantuan akan diberi. Dilepaskan dari kesedihannya. Kalau yang diibainya itu umpama tidak sedih, tidak uh, menderita tapi menginginkan sesuatu yang dengan mencapai apa yang diinginkannya dia akan bahagia, maka akan dikasih untuk mencapai apa yang diinginkannya sehingga bahagia. Itu latif. Jadi makna latif allazi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum biluthfihi wa ihsanihi minturqin laa yashuruna biha Latif adalah zat yang memberikan kemaslahatan kepada hamba-hamba dan para walinya karena kasih sayangnya dan karena kebaikannya dengan cara-cara yang tidak disadari, tidak bisa diprediksi oleh manusia yang diberi. Makanya salah satu orang yang layak memperoleh sifat latif Allah adalah orang yang bertakwa. Wabarakatuh, ya jazallahu makhrajah, wa yarzukhu min haythulayh tasib. Siapa orang bertaka kepada Allah Allah akan pasti akan kasih jalan keluar Setiap Dari setiap masalah yang dihadapi Dan Allah akan kasih rizki yang tidak disangka-sangka Tidak disangka-sangka Dari segala segi caranya Dari mana jalannya dapat rizki ini Waktunya, kapan Termasuk jumlahnya berapa Pokoknya tidak Bisa diperhitungkan, diperkirakan Diprediksi oleh manusia Sehingga orang bertakwa Butuh umpamanya uang karena sesuatu Mungkin ada yang sakit Mungkin karena ada keperluan meresak Difikir gak kebayang bagaimana Caranya memperoleh uang Dengan segera Blank sudah Tapi Allah Akan memberikan rezeki dengan Cara, waktu, momen Sebab jumlah yang di luar prediksi manusia Di luar perhitungan manusia Di luar pikiran manusia Karena apa? Karena sifat latif Allah Allah subhanahu wa ta'ala ma'an latif Salah satu makna Yang terkandung dalam latif adalah Yang memberikan kemaslahatan kepada hamba-hambanya Karena rasa atau sifat iba kasih sayang Allah dan karena kebaikan Allah dengan cara yang tidak disadari oleh manusia berkata Imam Ibn Qayyim jadi itulah dua makna yang terkandung dalam al-latif pertama sama dengan al Khabir, mengetahui secara rinci semua yang tersembunyi yang kedua yang memberikan Apapun yang maslahat dari hambanya Karena sifat latifnya Allah Makna latif itu Ibaan tadi, Empatian Nyaahan, dedehan Karuniaan Kepada hamba-hambanya Kita pernah kan Mendengar hadis Ketika ada seorang ibu yang Mencari anaknya yang masih bayi Di tawanan ini ketahuanan perang, ketahuan oleh kaum muslimin, ada ketemu, wah langsung disusui, ditatap, diusap. Kelihatan, nyah dedehnya, sayang cintanya kepada anak, sambil disusui. Kata Ibu Nabi SAW, bagaimana menurut kalian? Mungkin enggak si Ibu itu melemparkan anak yang disusunya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin. Saking sayang Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demi Allah Allah lebih sayang kepada hambanya Dibanding kasih sayang ibu itu kepada anaknya Berkata Imam Ibn Qayyim Dalam kitab An-Nuniyah Nama kitab susunan Imam Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala Ketika membahas makna Al-Latif Dunia ini pembahasan tentang umumnya, tentang akidah, tentang tazkiatu nuf, tazkia nufus Tapi berupa bait-bait syair Bait syair itu ringkas kalimatnya mendalam maknanya indah susunan bahasanya hanya menguasai, hanya orang yang menguasai ilmu balaguh atau sastra Arab tingkat tinggi Yang mampu, mampu pertama membikin ini, yang kedua mampu memahaminya Kita kan bisa baca Quran ya Kadang pernah belajar nahu syaraf tingkat dasar, ngerti isinya Tapi di mana letak keindahan dari ayat ini, belum merasakan. Kenapa? Karena tidak menguasai ilmu sastra Arab yang disebut ilmu balafa. Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab An Nunniah tentang Latif kata beliau: Wa Wahul Latifu bi wa wal amdhi, wal lutfu fi aasafihinau'an, idraku asrar al-amuri bi khibrah, wal lutfu indama waqil ihsan fayurika izzatahu wa yubdil lutfuhu wal'amdu fil ghafalat an hadhasya'an kata Imam Al-Muqayn dia adalah al-latif bagi hambaknya eh, kepada hambaknya dan bagi hambaknya dengan bi dan dengan la, bi bi'amdihi Wali amdihi dengan bi dan dengan li. Jadi penggunaan kata kerja eh, kata bantu yang berbeda memberi makna yang berbeda. Kadang-kadang bertolak belakang. Seperti rogibah. Rogibah ini bisa benci bisa suka maknanya. Tergantung apa? Tergantung kata bantu apa sebelum rogibah. Kalau rogibanya itu Diawali oleh an Berarti benci Waman rogiba an sunnati Siapa yang benci Kepada sunnaku Faleysa minna Dia bukan umatku Kalau an Tapi kalau fi Waman rogiba Fi sunnati Fahuwa minni Tapi siapa orang yang Rogiba Fi berarti suka Kepada sunnahku Rogiba fi suka Rogiba Benci Kata bantu ini besar pengaruhnya Seperti doa Ana ad'u laka Beda dengan ada ad'u alaika Kalau ad'u laka aku doakan kebaikan bagi dirimu Pakai laka kalau ad'ulloha alaika Aku berdoa kepada Allah alaika Berarti untuk mencelakakanmu Biar celaka Kalau pakai ala Jadi beda Penggunaan kata bantu Maknanya bisa bertolak belakang Bagaimana doa Untuk pengantin baru Yang baru menikah Barakallahu Lakka wabarakah alaikka satu lak satu ala sama-sama dua-duanya barokah ya apa bedanya barokah Allahulak wabarakah alaik Di, gimana diterjemahkannya semoga Allah memberikan barokah kepadamu lakka wabarakah alaik dan memberikan barokah atas kalian untuk dan atas dalam bahasa Indonesia apa bedanya? Semoga Allah memberi barakah, memberi barakah kepadamu Dan memberi barakah atasmu Apa bedanya? Kita ajar dalam bahasa Indonesia Bingungnya bedanya ya Dalam bahasa Arab mudah membedakannya Antara la dengan ala Ini tidak bertolak belakang Seperti doa Tidak bertolak belakang Seperti rohiba antara fi dengan an Termasuk Wahyu latif bi amdihi waliamdihi Beda makna? Dia Allah latif bi amdihi waliamdihi. Nanti perbedaannya apa kita jelaskan. Walutufi aushofihi na'uan dan sifat latif Allah ada dua jenis. Pertama idrakus sarairil umuril umuri bil khibrah pertama mengetahui seluruh perkara yang tersembunyi, yang kedua waludfu indamawak ilihsan dan dia pun latif ketika memberikan momen-momen kebaikan dua latif ini mengetahui secara detail apa yang tersembunyi dan memberikan kebaikan di momen-momen terbaik. -momen Kadang kebaikan diberikan momen yang yang baik tidak maslahat. Anak kecil pagi-pagi minta es krim, es krimnya baik, tapi momennya nggak baik ya nggak. Waktunya, timingnya nggak pas. Belum sarapan belum apa masih kosong dikasih es, menceret nanti. Walaupun es krimnya bagus apa tidak? Bagus. Ya enak, ya juga bermanfaat. Tapi momennya gak pas. Kalau latifnya Allah, dia itu memberikan kemaslahan, kemaslahatan di momen yang akan memberikan kemaslahatan bagi yang diberi. Salah satu di antara kandungan laf, uh, makna Al-Latif bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bait kedua, bait ketiganya fayuri izzatahu wa yubdil lutfuhu. Nawaid biluthfahu Allah memperlihatkan kepada kalian sifat izah atau kegagahan Allah dan menampakkan kepada kalian sifat latif Allah. Tapi walamdu fil qawalah anda an, tapi manusia lalai, tidak sadar, tidak mengetahui hal tersebut. Lalu apa penjelasannya? Penjelasannya antara bi dengan bi Allah latif bi abdihi Maknanya Makna Allah latif bi abdihi Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Iba Kasih sayang Nyaahan mencintai hamba-Nya sehingga memberi apa yang maslahat bagi dia itu kalau pakai bi wallahu latifun bi amdihi kalau pakai bi artinya tadi memberi apa saja yang maslahat kalau pakai la wallahu latifun li amdihi artinya mengetahui secara detil secara rinci berkata Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah Walutuf Allah b-Amdeh rahmah bal huwa rahmatul khasa. Far rahmah al-lati tasil al-Amdeh min حيث لا يشعر بيها او لا يشعر باسبابها هي اللطف. Latifnya Allah kepada hambanya itu termasuk bagian dari rahmat Allah. Bahkan itu ra wujud rahmat itu sendiri. Maka rahmat yang Allah sampaikan kepada seorang hamba Yang tidak disadari oleh hamba Tidak diduga bagaimana penyebab sampainya rahmat itu kepada hamba Itu termasuk kandungan makna al-latif bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi walaupun latif ada makna sinonim dengan al-khabir tapi ada makna tambahan. Yang ahanteh ibaan, dedahan, mencintai sehingga apa yang maslahat bagi hamba yang dicintai dikasih. Tapi dikasihnya itu pada momen yang amat sangat pas yang bisa membuat maslahat bagi yang diberi. Adapun ketika Pemberian itu tidak maslahat, Maka tidak akan diberikan Di momen itu Seringkali umpai seorang hamba Rajin ibadah Tahajud tidak lewat Sahum Senin, Kamis, bahkan Daud Al-Quran One day One juz Satu hari, satu juz Selesai, zikirnya terus Kajiannya terus berdoa tapi hidupnya diberikan kesempitan rizkinya, benar ya Allah Berikan rizki yang melimpah, berikan rizki yang melimpah Aunan 10 tahun gitu terus, tidak Kunjung dikasih rizki yang luas Apa Allah tidak sayang? Bukan Allah sayang, Allah tahu kapasitas dia Allah lebih suka mendengar intihan dia ketika berzikir dan berdoa, ketika curhat kepada Allah. Allah suka kalau dia mempertahankan tahajudnya, sunneskanamisnya, odojia dan yang lain-lainnya. Makanya Allah pertahankan dia dalam kondisi seperti itu. Apabila Allah bukakan pintu rizki yang luang, bahaya. Dia bisa lalai. Awalnya berhenti atau berkurang tahajudnya Asalnya jam setengah tiga bangun Terus dua jam sampai subuh Sekarang sudah berkurang Jadi jam tiga, jadi setengah empat Akhirnya mawitir wehungkul Lama-lama pas adhan subuh baru bangun Lepas Saumnya juga begitu. Kenapa? Karena godaan dunia. Begitu dunia diberikan dalam jumlah yang sesuai dengan keinginannya, jadi jutawan bahkan miliarder apa yang terjadi? Dia sibuk dengan uangnya, dengan dunia. Dunia itu nggak disimpan udah nih mati. Nggak begitu. Dia mikir digolangkan. Ya enggak. Dibuat usaha baik investasi atau dia jalanin sendiri, itu menyita waktu enggak? Iya menyita waktu. Menyita pikiran? Iya menyita pikiran. Menyita perasaan? Iya menyita perasaan. Semua potensinya tersurah kepada hartanya. Apa yang terjadi? Ya Khusyuan sholatnya jauh berkurang. Asal nama, perkara dunia ke bawa bawah di dalam. Uh, apa isi isi solat itu terbawa sampai keluar solat segala sesuatu dipatokkan kepada solat semua jadwal mau meeting mau ngaji mau ini diperhitungkan dengan jadwal solat solat banyak berbicara tentang akhirat dan keagungan Allah perkara di luar selalu efek dari solat yang khusyuk. Selalu dipengaruhi oleh apa yang dia pikirkan dalam sholat Selalu dikaitkan ke akhirat Ketika umpamanya dingin menyengat Ingat kepada ayat Al-Quran bahwa salah satu bentuk siksaan di neraka Adalah hawa dingin yang sangat menembus ke seluruh tulang sum Ketika panas ingat kepada neraka Lalu berlindung kepada Allah dari adab neraka Begitu di luar sholatnya Eh sekarang mah setelah dia banyak uang Banyak usaha Banyak aktivitas Trading, bisnis ya Usaha-usaha untuk menggolangkan dunia Maka urusan dunia kebawa di dalam sholat Begitu takbir Allahu Akbar Bukan lagi menghayati bacaan sholat tapi difikir perusahaan anu gimana, dagangan ini gimana, labanya berapa, gitu kan Tersita Maka kalau kualitas sholat sudah berkurang, kuantitas sholat juga dijamin berkurang Akhirnya apa yang terjadi, gak lagi berdoa, merintih kepada Allah tahajud sudah ditinggalkan saya kan tahajud kemarin rajin itu karena banyak kebutuhan makanya minta kepada Allah semua sekarang kebutuhan sudah terpenuhi mikirnya, tidak tahajud juga enggak dosa, yang penting sholat yang lima waktu akhirnya ditinggalkan ada yang begitu? ada betapa banyaknya ikhwan, waktu masih jadi mahasiswa selalu berada di Front, soft, terdepan dalam Salat dan kajian Karena fikirannya hanya Pelajaran, ngaji, pelajaran, ngaji Setelah lulus, bekerja Mulai luntur semuanya Bukan sekedar tidak ngaji Salat pun sudah tidak ke masjid Tidak lagi di awal waktu Selanaknya yang tanya cingkrang Mulai turun ke bawah jenggotnya yang tanya lebat Mulai kelimis Awalnya tidak ngaji, lama-lama benci ke pengajian. Karena apa? Ikhwan-ikhwan yang masih suka ngaji nyindir dia terus, usil kepada dia terus, usil jenggotnya, usil celananya, usil penampilannya, usil pergaulannya. Akhirnya benci ke orang yang benci ke pengajian. Padahal tadinya itu mereka itu pionir pengajian. Selalu menjadi pemerasa, lahirnya majlis-majlis pengajian. Kenapa luntur? Karena godaan dunia. Maka tidak semua permintaan seorang mukmin minta dunia Allah kabulkan. Karena apa? Karena tahu kalau diberikan berbahaya bagi dia. Ini termasuk salah satu sifat latifnya Allah. Maka berkata Syekh, Muda Razak Ta'ala, Ketika menjelaskan masalah latifnya Allah Subhanahu SWT, Kata beliau wa min lutfihi bihim, Annahu yuqadiru alaihim anwa'am min lmasa'im. Wadzuruban min al balaya wal mihan sa'pan lahum ilah kamalihim wa kamali naimihim. Wamilutfih bi amdih ayukadiralahu ayat Rabb fi wilayat ahli salah wal ilm wal iman. Wabi'na ahli al khair liyaktasib min adabihim wa ta'adibihim. Wa ayanshaa khalika bi'na abawin Fa hada min aqd lutfi bil amdi, fa inna salah al amdi muqufun al asbabin kathirah min aqdimiha, wa min aqdimiha nafan min hadhih ala. Di antara sifat latif Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah takdirkan dia tumbuh berkembang di lingkungan yang soleh, penuh ilmu dan amal. Hidup di antara orang-orang yang baik agar dia belajar dari adab, akhlak, dan ibadah lingkungannya. Dia berada di tengah kedua orang tuanya yang soleh, kerabatnya yang bertakwa, dan masyarakatnya yang juga baik. Siapa yang mentakdirkan dia hidup di lingkungan yang baik itu? Allah. Dipermudah untuk berada di tengah-tengah lingkungan seperti ini. Dan ini sebesar-besar sifat latif Allah kepada hamba. Sebaliknya kata, masih kata beliau, وَمِنْ لُطْفِ اللَّهِ بِعَبْلِهِ أَيَّجْعَلَ رِزْقَهُ حَلَالًا فِي رَحَةٍ وَقَوْنَاةٍ وَقَوْنًا يُحْسَلُ بِهِ الْمَقْسُدُ Walau ia hiluh apa, hulukalahmu ibadah, dan ilmu, dan amal dengannya, baliyunihi ala zatik. Di antara sifat Latif Allah kepada hambanya adalah Allah berikan rizki yang halal, tapi terbatas ala kadarnya. Sebatas memenuhi kebutuhan pokok dia. Bisa ada sandang, pangan, papan. Bisa pakai pakaian yang layak, makan cukup, dan tempat tinggal walaupun ngontrak. Sudah, tidak diberi lebih. Untuk apa? Agar dia tidak disibukkan oleh dunia yang menyebabkan dia lalai dari ibadah, dari ilmu, dan dari amal soleh. Lalu di tengah kesulitan itu dia takarub, mendekat kepada Allah. Bahkan kadang-kadang ini, wamilutwih biamdihi ayabdaliyahubakdimassoim, fiaffiqahu lil qiyam, biwadifat sabr fiha. Di antara sifat latif Allah kepada hamba, Allah berikan musibah kepada hamba itu. Oh. Sayang, tapi ngasih musibah Musibah kan kesulitan dan penderitaan Masa cara menyayanginya begitu? Lalu disebutkan setelah diberi musibah Allah berikan taufik kepada dia untuk beberapa hal Pertama memberikan taufik untuk bersabar Kedua diberikan taufik untuk berikhtiar keluar dari kesulitan tersebut. Ikhtiar keluar dari kesulitanlah ibadah, melaksanakan perintah Allah dan juga anjuran Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sakit, kita disuruh berobat. Tadaww fainn alikulidain daww. Merobat kalian kalau sakit. Karena setiap sakit ada obatnya. Berobat ketika sakit ibadah ada pahala di sana. Kaidahku jatih solat fanta syurofilat wabdhumin fadlallah kalau beres solat bertemanan kamu di mukawin cari rizki Allah. Jadi ketika orang diberikan kesulitan ekonomi Allah berhidayah kepada untuk cari peluang usaha, cari rizki gimana aja? Mencari rizkinya itu ibadah, mau berhasil mau tidak. Sampai Abdullah bin Masud menyatakan, tolabul halali jihadun. Mencari rizki yang halal itu jihad. Usaha yang dilakukan seorang suami mencari rizki untuk menafkahi anak istrinya, bisa menghapus beberapa dosa yang tak bisa terhapus oleh amalan lain. Jadi ketika orang diberi kesulitan oleh Allah dari segi ekonomi, dari segi finansial, Pertama Allah anugerahkan kesabaran, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak putus asa, sabar, banyak berdoa. Doa ini ikhtiar syar'i. Banyak taqarrub, banyak tahajud, banyak saum Senin Kamis, banyak berzikir, banyak artinya Akhirnya dia hafal doa-doa ketika berada dalam kesulitan. Kan ada doa agar bisa lepas dari kesulitan. Ada yang lagi sulit biasa nyari itu doanya apa. Ya, saya banyak. Dua hari yang lalu, Ustaz, minta doa agar hati saya tenang, lagi resah. Kasih. Sekalian doa agar bisa keluar dari kesulitan kerana Allah berikan musibah kesulitan ekonomi Lalu Allah anugerahkan kesabaran Allah anugerahkan hidayah taufik agar kita, dia berusaha Usahanya dapat pahala Ibadah bahkan dikatakan jihad Kemudian Ada ikhtiar syar'i berupa Ada saum, banyak istighfar, banyak likir, banyak tahajud Allah suka mendengar keluhan orang seperti itu ini tidak diragukan lagi Termasuk salah satu bukti Latifnya Allah Kepada seorang hamba Berdasarkan hal itulah Maka Ketika seseorang berada dalam Kesulitan Tidak berarti Allah sedang Murka kepada dia Karena murka Dan ritu Allah tidak dilihat Dari Senang atau sedihnya yang dialami dalam kehidupan. Walaupun rata-rata orang begitu menilai saya sedang diuji oleh Allah di oleh Allah karena miskin. Oh saya sedang dikasih say dikasihi, disayangi oleh Allah karena banyak uang. Orang kan rata-rata begitu. Itulah yang Allah jelaskan dalam surah Al Fajr ya amal insan. Ida. Abtalahu alaihi Manusia itu kalau diberikan ujian Faqaddara alaihi rizqahu Lalu Allah batasih rizqah Fayaqullu rabbi ahanan Dia berkata Allah telah menghinakan saya Allah sedang menghinakan saya Omongannya Melalui urusan dunia Dimuliakan atau dihinakan oleh Allah itu Dilihat dari rizki yang Allah berikan kepada kata Allah kalda bal tuhhibun ala anjila pada al akhirah enggak begitu kata Allah ya bukan itu yang menjadi ukuran hina mulianya orang bukan dunia oleh karena itulah maka musibah seringkali berupa kasih sayang dan latifnya Allah kepada hamba Agar hamba memperoleh banyak kebaikan dengan musibah itu. Apa kebaikannya? Dianugerahi sabar. Dianugerahi kemampuan untuk ikhtiar. Dianugerahi taufik untuk takarruh. Mendekat kepada Allah Subhanahu SWT. Dianugerahi ini yang paling penting. Apa? Waktu luang untuk ibadah. Yang tidak dimiliki oleh orang kaya raya. Orang kaya raya susah memperoleh waktu luang. Sibuk dengan urusan pekerjaannya, usahanya, ikhtiar menggolangkan uangnya agar bertambah minimal tidak rugi. Waktunya habis untuk itu. Akhirnya waktu untuk ibadah sedikit. Tak heran apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan. Innal Mukthirine humul Mukillu nayyom Qiyamah. Sesungguhnya orang yang mencari harta atau memperbanyak harta di dunia mereka akan sedikit kebaikannya di akhirat. Kenapa? Karena waktunya potensinya fikirnya semuanya habis untuk mencari dunia sehingga tidak tersisa untuk ibadah dan beramal soleh. Kalau toh ada ala kadarnya Sisa waktu Makanya sering saya katakan Ketika ada ikhwan Kenapa gak pernah kelihatan sekarang ngaji Banyak kesibukan Oh jadi Antum menilai yang ngaji ini Para pengangguran semua gitu Kan gitunya Logikanya gitu Kalau yang tidak ngaji Itu karena sibuk banyak pekerjaan oh berarti yang suka ngaji teh para pengangguran apa betul begitu? benar, benar tidak benar itu banyak yang tetap sibuk tapi tetap ngaji main nomor satu kan ngaji itu bukan kalau ada waktu luang tapi wajib meluangkan waktu untuk ngaji kalau ada waktu luang baru ngaji dan waktunya gak ada luang-luangnya Wajib meluangkan waktu dari Seabruk kesibukan kita Inilah salah satu diantara Kandungan makna latifnya Allah Jadi latif mengandung dua makna Makna pertama sama dengan khabir Mengetahui seluruh yang tersembunyi Dan inilah yang makna yang ada kaitan dengan sifat murakabah dan makna yang kedua zat yang memberikan kemaslahatan kepada hamba-hambanya Dua nama ini Al Khabir dan Al Latif adalah dua nama yang menyebabkan orang yang memahaminya, menghayatinya, meyakininya, menyadarinya akan memiliki sifat muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Disinilah kita melihat Betapa besar dampak Dari mempelajari Dan memahami nama-nama Dan sifat-sifat Allah Makanya ini Bewara, ini sudah di Dishare uh, Apa namanya Posternya Dalam bentuk coming soon Segera akan diadakan Kajian pengganti Hari Selasa di Masjid Cipaganti yang sudah enggak bisa lagi pembahasan melanjutkan fikih asmaul husna. Setiap hari Selasa jam 9.00 tempatnya di dago di Masjid An-Nafi. Kita akan lanjut itu belum selesai. Setelah selesai kitab tersebut kita masuk ke pembahasan kitab alam para malaikat yang mulia. Kita akan berkelana di alam para malaikat di sana dan kita menyentang hal itu sudah kita siapkan ada ya. Lebih tembel dari ini sekitar 500 halaman kira-kira 3 tahunan lah. Gitu. <tuh> Kalau sepekan sekali ya. Nanti Selasa jam 9 pagi bulan November kita insya Allah memulai di Masjid An Nabi Dago ya. Inilah makna. Al-Khabir dan Al-Latif insyaallah makna lain yang masih berkaitan dengan sifat muraqabah akan kita lanjut di hari Kamis yang akan sekat Menyikapi suami Yang kasar Tidak sholat Tidak puasa Memberi nafkah sisa Dari uh, Kebutuhannya yang Senang KDRT Bolehkah saya berserai Ini bukan pertanyaan Laporan Curhat Iya kalau ada sesuatu yang rusak, benda atau orang, apalagi orang itu orang terdekat, pasangan kita, istri atau suami, anak, orang tua, adik atau kakak, kerabat atau sahabat, ada rusak yang merugikan kita. Apa yang kita lakukan? Pertama, perbaiki. Jangan langsung ditendang, dibuang. Perbaiki semaksimal yang kita bisa. Termasuk suami kasar Tidak sholat, tidak saum Itu rusaknya parah Perbaiki Agar dia lembut Agar dia sholat, agar dia puasa Agar dia tidak KDRT Kalau ternyata tidak bisa Ibarat mobil Bannya sudah copot Businya tidak ada tang bensinnya sudah bocor tidak bisa dihidupkan, tidak bisa didorong, tidak bisa diderek Bisa diperbaiki Yang kayak gitu mah lebih baik buang ganti yang baru Seorang istri atau seorang suami, pasangan kita Kerusakannya separah mobil tadi Memperbaikinya lebih mahal biayanya daripada membeli yang baru Mending beli yang baru Nah, makanya para ulama ketika menjelaskan tentang syarat-syarat khulu, seorang wanita boleh mengajukan khulu kepada suami. Kulu itu gugat cerai. Kalau tingkat keparahannya seperti mobil tadi, kalau dia sudah tidak sholat, rukun Islam sudah tidak dilaksanakan. Atau nyata-nyata melanggar yang Allah haramkan, dia berjudi, dia mabuk, dia berzinah, dia merampok, mencuri. Sudah diingatkan, sudah dinasihati Tidak, maka bukan boleh Tapi wajib minta cerai Demi kemaslahatan Al Seorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai Sampai ke akhirat Kalau umpamanya kita punya pasangan ah, Calon ahli neraka Di akhirat kita akan bareng sama dia Jadi Jadi kalau seorang meninggalkan kewajiban. Tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji padahal dia sudah mampu. Atau melanggar yang haram. Dia mencuri, ya, dia berzina, dia nge-drugs, e, nge menarkoba, teler, mabuk. Diingatkan sudah, diberitahu sudah. Maka bukan boleh tapi harus minta cerai. Apalagi KDRT laporkan saja sudah Kan ada undang-undangnya Dan Islam melarang KDRT Bukankah Quran dan Hadis membolehkan memukul istri? Ya itu bukan KDRT Al-Quran menyatakan Dalam surah An-Nisa 34 ya, Wadribuhuna pukul mereka Tapi dirinci si pukulnya tidak boleh memukul wajah Atau kepala Dan tidak boleh Menimbulkan bekas. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh sampai sakit. Pukul dengan uh, siwak, batang siwak, pukul tangannya, kakinya, nggak akan sakit, nggak, percuma nggak sakit, nggak percuma, sebab bukan sakitnya yang dituju, tapi esensi di balik pukulan suami. Kalau suami yang biasanya ramah, selalu tersenyum lemah lembut, sekarang mukul dengan ekspresi yang serius. Pukulannya enggak sakit, tapi hatinya yang sakit. Dan itu bisa merubah sang istri yang tadinya tidak taat menjadi bisa taat, ya. Itu bukan KDRT. Enggak berbekas, enggak bisa dilaporkan ke polisi. Polisi nanti untuk mengajuk melanjutkan kasus KDRT harus ada visum dokter kan ya? Ini bekasnya juga tidak ada. Demikian juga memukul anak, pukul kalau si anak itu tidak mau sholat setelah usia 10 tahun. Atau berkata Imam Az-Zuhri, "Kanu yadribuna 'alal ahli wal amanah." Dulu orang tua kami para sahabat suka memukuli kami sebagai anak-anaknya karena melanggar janji dan amanah wa sita sinin. Karena kami saat itu baru usia 6 tahun. 6 tahun dipukul oleh anak oleh orang tuanya kalau ingkar janji ingkar amanah. Tapi pukulannya tidak sampai pada taraf yang bisa dikategorikan KDRT tidak. Nah, kalau umpamanya ada KDRT berbekas Lapor ke polisi Mau cerai ini Tapi kalau sudah lapor jangan dicabut lagi Terus rujuk lagi Nanti kejadian lagi Kalau sudah karakternya begitu ya. Semoga Allah memberikan Jalan keluar kepada yang curhat ini Allahu'alaikum Suaminya ada tidak kira-kira di sini? Saya pikir kalau sudah tidak surat Tidak akan ngaji lah Nanti suami dengar omongan saya Mungkin mudah-mudahan dengar Akan ngontrok, silahkan ngontrok Biarkan saja Sebab ada yang ngontrok Gara-gara kamu istri saya jadi membangkang Karena gitu Ada yang begitu Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa ada dalam penjagaan dan perlindungan Allah azza wajalla. Senangnya banyak yang nadoakan ya. Aminkan dan wa yakum. Sebelumnya mohon doanya dari Ustaz. Semoga Allah segera menghilangkan ujian kesulitan yang menimpa kehidupan kami ya. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan. Pertanyaan. Jangan-jangan curhat lagi ni. Bagaimana caranya atau metoda kepada putra anak yang sudah bekerja di luar kota. Namun anak tersebut seperti belum merasa diawasi oleh Allah. Misal untuk ibadah, sholat, harus selalu diingatkan orang tua. Setiap subuh selalu harus ditelepon untuk sholat subuh. Dan tampaknya hanya takut sama orang tua. Ini kesalahan orang tua. Kenapa anak sampai seperti itu? Terlambat mendidik tidak dari kecil. Kalau sudah dari kecil begitu, enggak perlu diingatkan terus. Ini dari kecil dibebaskan, setelah gede baru baru dididik udah udah apa udah bandel. Ibarat pohon ketika masih kecil bengkok-bengkok tuh, kita bisa luruskan ya. Dengan umpamanya Kalau melendoi Ke handap, mel melendoi itu apa ya Ya melendoi Ke bawah-bawah bawah. Bisa gak kita usahakan Agar ke atas, bisa diikat aja Terus begitu. Nanti lama-lama dia tegak ke atas Setelahnya kuat, tidak melendoi lagi Begitu Tapi kalau dibiarkan Melendoi, terus Udah gede, baru diikat Gak bisa, diikatnya juga harus sama apa? Sama rantai besi besar Tapi tenaga kitanya gak kuat Harus sama traktor asah dipaksa juga ya Kalau sudah gede Anak sejak kecil dibiarkan tidak terdidik Baru dididik setelah ABG Sudah keras Ketika dikerasin balik melawan Nah itu yang sebenarnya, jadi kelalaian orang tua terlat di dalam mendidik anak Apa yang harus dilakukan kalau sudah terlambat begitu? Teruslah berusaha, teruslah ingatkan Doakan dari jauh agar Allah memberikan hidayah Baca itu doa-doa dari Al-Quran Di antara doa dari Al-Quran agar diberi anak soleh ya Apasoh Rabbana hablana min azwajina wa dzuriyatina, kurratain wajalna almutaqin imama. Rabbi awzigni an ashkura nikmatakalati an an'amta aliya wa ala waliya wa an aamal salihan taradu wa aslihi fi dzuriyat. Wa aslihi fi dzuriyat. Salihkan untuk anak-anak turut. Inna tu buat tu muslim. Rabbihabli mina salihin. Ya Allah berikan kepada kami anak-anak sul. Rabbihabli milladunka dzurriyatun taibah inna kasami untuah. Rabbijani mukimah solah wa min dzurriyatilabbana watakabalbina. Itu dah ada dari Al Quran itu. Minta agar istri kita, anak-anak kita disolehkan. Baca terus, ya. Dari Hadis juga banyak. Kita sebagai orang tua mendoakan. Terus yang kedua tetap memantau Walaupun di luar kota suruh ngaji Suruh ikut kajian Kalau bisa suruh ikut Halakah, tahsin al-Quran Tahfid al-Quran Di sela-sela kesibukan Kuliahnya Kasih kalimat yang saya berikan tadi Ngaji itu jangan Hanya kalau ada waktu Luang, tapi harus Meluangkan Waktu untuk ngaji boleh tidak ditelepon terus? Boleh pak? Di, di WA. Tapi dia bohong Ya mungkin bohong Tapi minimal kita tunaikan tanggung jawab kita Sudah sholat belum? Sudah Padahal belum, karena takut Dimarahi oleh orang tuanya Ya Bila perlu, ini bila perlu Boleh tidak? Boleh, dan ini dilakukan Oleh para ulama Minta temannya Mengawasi melaporkan ke orang tuanya Kalau-kalau bohong tadi ada asarnya dari para ulama? Ada Sehfadul ilahi dalam kitab Aham yaitu sholat ke jamaah Tentang pentingnya sholat berjamaah Itu dikutip dalil dari Quran Dari hari wajibnya sholat berjamaah Sampai ada asar Seorang anak Disuruh belajar Keluar kota Dikirim seorang Pengawas Lihat sholatnya, lihat semuanya Suatu saat si pengawasnya melaporkan anaknya sempat masbuk ketika sholat. Masbuk loh. Masih kebagian rokaat dengan iman, tapi masbuk. Kata orang tuanya, cari sebabnya kenapa? Ternyata ketika ditanya, dia sibuk lama ngurus rambutnya. Sudah keramas, rambutnya panjang, dikeringin dulu, disisir dulu, akhirnya terlambat sholat apa kata ayahnya, dugulan dibotakin ini asar yang dilakukan para ulama untuk menjaga kesolehan anak-anaknya ketika berada di tempat yang jauh coba anaknya, sahabatnya siapa, cari minta diam-diam mengawasi anaknya minta laporkan dan minta agar sahabatnya ini ikut mengkondisikan anaknya untuk ikut ngaji gaul di lingkungan yang baik ya seperti itu semoga Allah mudahkan anak seorang akhwat setiap bubaran kajian ambil motor di parkiran anak selalu risih karena banyak ikhwan ini laporan yang melihat anak Ya gitu melihat GR mungkinnya. Anak selalu introspeksi kepada penampilan anak. Takutnya anak membuat fitnah. Padahal anak sudah memakai pakaian sesuai dengan syariat. Apa yang harus anak lakukan, Ustaz? Pertama kalau bisa parkirnya khusus tempat ahwat Kalau ada misah. Tapi kalau enggak ada seperti di sini campur baur ya apa boleh buat tapi ya apa yang bisa dihindari hindari yang tidak bisa dihindari yaitu ujian bagi kita la yukalifullahu nafsan illa usaa ketika berada umpamanya di tengah-tengah ikhwan kita lihat sepi nih cepat akhirnya kita ke motor eh pas lagi ugal-ugil menaiki men motor datang ikhwan ayo, itu di luar kemampuan kita tunduklah bersikaplah kita yang normal dan wajar, tidak menarik perhatian dan segera pergi ngebut dari sana nah ikhwan juga perhatian ya. kalau ada akhwat, jangan dilihat jadi GR gitu tuh anggap saja orang biasa tapi penasaran usah tak <laughs> Emang kelihatan kan nggak sudah pakai hijab, pakai cadar, nggak bisa hidungnya dilihat, nggak bisa apa senyum atau badut nggak bisa, ya sudah gitu. Dan sampai karena urusan ini saya malas ngaji karena parkirnya begitu itu mah modus. Sudah maaf dibacanya dalam hati ya. Oh. Hmm. Walaupun dibaca dalam hati, kalau jawab jawabannya dalam hati juga. <laughs> kalau jawabannya keras, tetap saja. Jamaah ya, bisa tahu apa isi dari pertanyaan. Ini nggak bisa di, di, ditutup tutupi. Apa yang harus kita lakukan? Cari minimarket tersebut, bayar sekarang. Sejumlah yang dulu pernah kita, mm -mm -mm itu di supermarket. Orang tua gimana Bilang ke orang tua Jadi gini, kalau boleh gak ngambil Uang orang tua tanpa Pemberitahuan Bisa juga pertanyaannya Apa kan Kalau Untuk kebutuhan pokok kita Boleh Kalau umpamanya kita Butuh sekali Untuk beli obat Karena sakit Karena sekitar sebulan yang lalu saya dapat curhatan dari seorang akhwat saya sakit orang tua saya tidak peduli, tidak tahu. Saya sering ke rumah sakit tapi nggak ada uang. Kalau minta uang, bukannya diperhatikan dimarahi jadi beban segala macam. Nggak ada waktu, enggak eh, ada uh, cara lain kecuali mengambil orang, uang orang tua tanpa pemberitahuan. Kalau diberitahu enggak akan dikasih. Kalau enggak berobat, sakit semakin parah, terancam mati. Boleh hak? Itu hak dia, hak anak, hak istri. Tahu kan kasus Hindun? Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan orangnya pelit. Kalau enggak diminta enggak ngasih. Boleh enggak saya ngambil tanpa pemberitahuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh. Itu hak, hak istri, hak anak boleh. Kalau tidak pernah dikasih dan minta malah dimarahi boleh. Nah, kalau kasusnya kayak begitu, maka enggak perlu meminta maaf, enggak perlu diganti, karena hak dia. Adapun kalau dia haknya sudah terpenuhi, tapi ingin lebih untuk Jajan basok biasa sama kok Udah ada jatah ini ingin tiga mangkok Diminta Pasti gak akan dikasih Akhirnya ngambil punya orang tua Maka tidak boleh Nah kalau itu sudah terjadi Gimana lapor sekarang Ke orang tua Minta dihalalkan Minta diridokan Kalau kita sudah punya ganti Ganti Kalau kita sudah punya penghasilan yang cukup Ya tidak apa-apa dikasih tahu ke jamaah Karena orangnya kan tidak diketahui Tidak disebut nama, nomor HP Saya juga enggak tahu Maaf Ustaz Apabila anak hanya memiliki uang untuk berinfak sedikit tapi anak pun ingin berinfak atas nama ayah anak yang sudah meninggal. Apakah niat yang harus anak niatkan yang lebih utama? Apakah anak infakkan atas nama ayah atau anak infak atas nama diri sendiri? Infak atas nama diri sendiri. Ayah kita kebagian pahala. Kenapa? Karena Tidaklah kita melakukan kebaikan kecuali ada andil orang tua dalam kebaikan kita. Baik andil mendidik langsung kita dermawan infak salah satunya didikan orang tua. Atau tidak langsung, orang tua tidak langsung mendidik kita karena bodoh, karena tidak sempat tapi kita disekolahkan, di pesantrenkan, dibiayai, diantar. Andil orang tua begitu. Maka amal yang amal soleh yang kita lakukan akibat pembinaan di pondok tersebut ya ke gurunya sampai, ke orang tua juga sampai insya Allah ya. Teruslah berbuat amal soleh dan jangan lupa mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Kesolehan anak diantaranya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tua. Dilihat dari hadis wawaladin solehin yadullah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dari sini dilihat kesolehan anak ditentukan seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan orang tua yang sering, sesering mungkin, 10 kali dalam sehari, 20 kali setiap solat, seusia solat di jalan, ketika pakai motor, pakai mobil, di angkot, pakai. Ojol ketika jalan kaki Ingat orang tua doakan Ingat orang tua doakan ke Kita ada maslahat Ke orang tua juga ada ya. Nanti orang di akhirat Memperoleh pahala yang banyak Dia bingung Rabbi Min aina lihada Dari mana aku memperoleh ini Dia menjawab dijawab jawab Bi istighfari waladikalak ini karena istighfar anakmu untukmu dikasih pahala yang besar untuk orang tua ya. Doakan orang tua sesering mungkin. <tuh> Bagaimana seorang anak indigo bisa mengetahui apa yang akan terjadi? Enggak. Sotoi aja itu. Dia bisa meramal. Apakah yang diramalnya kejadian? Sekali dua kali ya, tapi kebanyakannya meleset. Ramal juga baik. Kalau toh benar, kebetulan benarnya itu. Dugaannya itu kebetulan. Kenapa anak indiga bisa mengetahui apa yang terjadi? Termasuk mengetahui sifat perasaan orang lain. Apakah ilmu yang didapatnya murni dari Allah? Enggak, itu dari setan. Laatullohnya aleh. Jadi indigo ya mungkin ada fenomena indigo adalah intervensi setan dari kalangan bangsa jin kepada manusia. Baik dalam bentuk mempelajari sihir, perdukunan, lari kerjasama dengan setan dari kalangan bangsa jin. Nah, setelah ahli sihir atau dukunnya mati setannya ini atau jinnya ini kemana? ada perjanjian jinnya ini kemudian masuk mendampingi salah satu turunannya yang kriterianya sesuai dengan kesepakatan mungkin anaknya, mungkin cucunya mungkin buyutnya, mungkin cicitnya mungkin turunan keberapanya Nah, ketika ada, kalau nah, terjadi fenomena indigo itu, ini kelebihan atau kekurangan? Jelas kekurangan. Hidupnya diintervensi oleh syaitan. Kalau ada orang yang bisa melihat Jin, itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Minimal kurang Tauhid, kurang iman sehingga bisa diintervensi oleh makhluk dari kalangan bangsa Jin. Intervensi, kelemahan. Jangan merasa bangga saya mau bisa ini, bisa itu. Itu kelemahan, itu intervensi. Karena kurangnya iman. Kalau tauhid kuat, iman kuat, amalan kuat, pergi. Bisa enggak anak indigo yang tadi itu disembuhkan? Bisa. Apa yang harus dilakukan? Ajarkan tauhid. Suruh dia menghafalkan banyak al-quran. Suruh dia mempelajari sunnah dan mengaplikasikannya Kalau itu yang terjadi Si anak itu memahami tawhid secara benar Meyakininya mengaplikasikannya Lisannya tidak pernah lepas dari zikir Baca Al-Quran, ibadahnya, pelaksanaan sunnahnya Maka setan dari kalangan bangsa jin Kabur enggak berani dekat-dekat ke dia Jangankan jin Orang umpamanya teman nggak sholat nggak saum jahat berkawan dengan orang yang sama-sama jahat, lop kan? Lalu yang kawannya ini tobat yang tadinya mabuk bareng judi bareng gitu ya, maling bareng, malak bareng, sekarang yang satu tobat inginnya ke masjid ngaji baca Quran. Si sahabatnya ini terus menampingi nggak? enggak, ah sudah nggak cocok saya dia ke masjid saya di luar aja gitu di masjidnya terlama ngaji solat baca Quran uh akhirnya lama-lama kabur nggak mau lagi saya bersahabat dengan dia kan gitu itu orang loh umpamanya ada orang preman kayak gitu tidak solat merokok ngedrug main musik dan seterusnya teler di tengah jalan pingsan Diambil oleh seorang soleh Dibawa ke rumahnya Suruh tinggal dikasih kamar Dikasih makan Tapi di rumah itu sholat Ngaji Murotal Quran Gak boleh ada rokok Gak boleh ada musik Gak boleh harus ada ikut ke mesin pengajian Si preman ini betah gak? Dijamin semuanya Makan tinggal makan Tidur tinggal ngagoler gitu ya Betah kira-kira? Nggak betah, nggak bisa ngerokok, nggak bisa nyanyi-nyanyi Nggak bisa jingrak-jingrak, nggak bisa ngedrugs Habur dia Itu orang Demikian juga bangsa jin Kalau jinnya jin kafir Karena yang berkolaborasi dengan sihir dan dukun Pasti jin kafir Yang durhaka Lalu anak indigo yang dia Dampinginya terus sebagai amanah dari kakek buyutnya itu Ahli tauhid, ahli ibadah, ngacir dia. Insyaallah sembuh, ya. Insyaallah akan sembuh dengan cara seperti itu. Assalamualaikum, wassalamualaikum salam. Bila orang tua saya bekerja di tempat klub malam. Apa hukumnya pemberian orang tua berupa makanan atau yang diberikan? Apa isi klub malam itu, apa Klub apa klub. Sebab saya dulu pernah gabung ke klub malam Klub badminton yang malam hari Iwan-Iwan Ada isa baru Dan ada klub Kegiatannya badminton Sampai jam 10, jam 11 baru pulang Apa klub malam itu maksudnya Apa diskotik kayak gitu Isinya maksiat, e, narkoba, mabuk, kayak gitu, prostitusi. Kalau di tempat sebenarnya haram. Hadir ke tempat itu haram. Bekerja, bekerja di tempat itu haram, penghasilannya haram. Inna Allah ha'idha harrama syai'an, harrama thamana. Allah kalau mengharamkan sesuatu, haram juga hasil dari sesuatu itu. Allah haramkan mencuri, hasil dari mencuri haram Allah haramkan judi, hasil dari berjudi haram Allah haramkan Umpamanya riba, hasil riba haram Allah haramkan Minuman keras Hasil minuman keras Baik menjual Mengantarnya atau Upah apanya gitu, tetap haram Maka tidak boleh Nah, sekarang bagaimana Kalau orang tua Apapun Pekerjaannya tapi haram, mungkin dia kerja di eh, apa namanya bank ribawi, ya pajak atau yang seperti itu haram. Kalau ada penghasilan lain, ambil niatkan dari penghasilan yang halal. Bukan selain bekerja dia juga dagang, selain bekerja dia juga ada eh, buru-buruh gitu, ambil dari itu niatkan. Kalau murni dari yang haram Tidak ada lagi sumber yang halal Ini pernah ditanyakan kepada para masyaih Di antara sya'ala'albani rahimahullah Beliau menyatakan Bagi istri dan anak yang tidak memiliki sumber penghasilan lain Boleh mengambil sekadar memenuhi kebutuhan pokoknya saja Tidak lebih Untuk sandang, pangan, papan Sudah Kebutuhan sekunder apalagi tersier ingin HP baru, ingin laptop, enggak boleh meminta. Kalau tidak ada penghasilan lain. Tapi kalau si anak ini bisa bekerja mencari penghasilan, lebih utama bekerja, berikan juga ke ibunya, ke adik kakaknya. Agar lepas dari penghasilan yang haram tadi. Terakhir ya. Apabila kita niat makan sahur Ternyata baru mulai makan Dikumandangkan adhan subuh Bagaimana? Ya Ini yang wajib atau yang sunnah? Kalau umpamanya sudah am Baru masuk di kunyah adhan, Habiskan dulu apa yang ada di mulut dan tidak boleh menambah suapan kedua walaupun di piring masih ada. Boleh enggak minum? Kalau madarat tidak minum, boleh minum. Tapi kalau umpamanya baru ngalas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, kagok. Jangan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ketika azan dikumandangkan, Umar belum minum. Kata Umar, ya Rasulullah, Boleh tidak saya minum ini, ya Rasulullah? Padahal sudah dikumandangkan, Adhan. Nah, kata Nabi, boleh. Fasharibah. Lalu diminum. Kalau sudah, ada, Kalau sudah di tangan, boleh. Tapi tidak boleh nambah. Belum puas, oh, masih nyelek. Jangan. Jadi, kalau belum diuyub masih di tangan, sudah eh, boleh untuk dilanjutkan minum. Apalagi yang sudah ada di di dalam mulut. Nggak perlu untuk dimuntahkan kembali, punya saja, telan langsung, minum satu dua teguk sekedarnya sudah. Ini tidak sepakat seluruh ulama, tapi ada ulama yang berpendapat demikian di atas Sya’ala Lebani rahimahullahu Taala dan juga murid-muridnya dari kalangan Mashayyid dan Sya’ali Hasan, Sya’ uh, mashhur Syekh Musa al-Nasr dan yang lain lainnya ya boleh seperti itu. Cukup ya sampai di sini aja insyaallah kita berjumpa besok di tempat yang sama membahas kitab tauhid dan masalah uh, amalan hati akan kita teruskan di hari Kamis yang akan datang subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa rabbil alamin wassalamu alaikum wabarakatuh.